pada malam hari ini seperti biasa kita bisa bersuah kembali dalam kajian rutin kita Dalam kajian fikih, kajian kitab takrib Alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita mulai Telah kita bahas mengenai masalah jamak dan masalah kosor telah kita terangkan dalam kajian kita yang lalu bahwasanya mengkosor solat dan menjamak solat hukumnya adalah boleh kalau memang telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh para ulama. Menjamak solat, yaitu mengumpulkan solat, solat asar dikumpulkan di waktu solat zuhur atau solat maghrib dikerjakan di waktunya sholat isya diperbolehkan dengan beberapa syarat kalau jamak yang akan dia lakukan adalah jamak takdim yaitu melakukan sholat ashar di waktunya sholat zuhur atau melakukan sholat isya di waktunya sholat maghrib maka disyaratkan tiga hal yang pertama hendaknya orang tersebut memulai sholat yang pertama Solat duhur terlebih dahulu, kemudian solat asar Atau solat maghrib terlebih dahulu, kemudian solat isya Kalau dibalik solat isya terlebih dahulu, kemudian melakukan solat maghrib, maka jamaknya tidak sah Begitu juga kalau dia melakukan solat asar terlebih dahulu, kemudian melakukan solat duhur, maka solatnya tidak sah Maka untuk jama' taktib Dia harus mendahulukan Sholat yang pertama Karena sholat yang pertama adalah sholat yang mempunyai Waktu yang ada Maka sholat yang kedua harus diakhirkan Sholat yang kedua Orang yang ingin menjamak Menjama' taktib Ingin mendahulukan asar Di waktu sholat zuhur Atau ingin mendahulukan sholat isya' Di waktu ma'arif Maka ketika dia sholat zuhur atau sholat asar harus niat jama' Niat bahwasanya dia akan mengerjakan sholat asar di waktu sholat luhur Atau dia niat untuk mengerjakan sholat isya di waktu sholat maghrib Dan niat ini harus dilakukan ketika dia masih berada dalam sholat luhur Atau ketika dia masih berada dalam sholat asar Ini adalah menurut kol yang muktamad Dan disunahkan niat tersebut kalau bisa bareng dengan niat pertama kali sholat. Di sana ada pendapat Mokabil Azhar yang mengatakan meskipun misalnya kalau lupa maka boleh niat setelah salam dari sholat duhurnya atau dari sholat maghribnya boleh, tapi dengan syarat jarak antara ingatnya dengan salamnya tidak lama sehingga di sana tidak ada pemisah antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Terus sholat yang ketiga adalah hendaknya Orang tersebut kalau ingin jama' takdim Berarti harus mengerjakan Sholat asar langsung setelah Selesai mengerjakan sholat duhur Juga mengerjakan sholat isya Langsung setelah mengerjakan sholat mahrif Tidak ada pemisah Antara sholat duhur dengan sholat asarnya Langsung dikerjakan, itu namanya Al-mu'alah Jika dia mengerjakan sholat yang kedua Setelah lama Mengerjakan sholat yang pertama, maka jama'nya tidak sah Harus melakukan sholat asarnya Di waktu asar Maka kalau dia ingin melakukan jamak takdim Mendahulukan sholat asar Di waktu sholat zuhur Kalau sudah selesai sholat zuhur Dan sudah niat untuk Mengerjakan jamak Maka langsung dia harus mengerjakan sholat asar Ketika itu juga Dan tidak boleh di sini setelah sholat zuhur Terus sholat bakdiyah dua rakaat terlebih dahulu Tidak boleh Nanti bakdiyahnya dilakukan Kalau dia selesai mengerjakan sholat asarnya sekalian Adapun untuk jamak Takhir seperti yang saya sebutkan kemarin syaratnya cuma satu saja yaitu hendaknya orang tersebut ketika di waktu sholat zuhur dia itu niat bahwasanya dia ingin mengakhirkan sholat zuhur di waktu sholat asar. Begitu juga kalau dia itu ingin melakukan jamak takhir di waktu isya berarti dia harus niat ketika waktu sholat maghrib masih ada bahwasanya dia akan melakukan sholat maghrib di waktunya sholat isya. Kalau tidak diniati maka salat maghribnya akan menjadi koko, salat duhurnya akan menjadi koko dan dia berdosa dan dia berdosa. Apakah disyaratkan harus mualaf atau disyaratkan harus e, tertib tidak disyaratkan cuma sunnah saja sunnah kalau jamak ta'khir ta untuk mengerjakan salat maghrib terlebih dahulu kemudian salat isya dan sunnah tidak ada batas uh, tidak ada tidak ada pemisah antara salat maghribnya dengan salat isyanya sunnah saja berbeda dengan salat jamak takdim kalau jamak takdim harus dilakukan secara langsung dan harus secara berurutan kalau jamak ta'khir ta hal itu cuma sekedar sunnah saja yang wajib adalah ketika waktu salat pertama Ketika waktu sholat duhur dan ketika waktu sholat maghrib, kalau dia ingin melakukan jamak takhir, maka dia harus niat bahwasanya saya akan mengakhirkan sholat duhur di waktu sholat asar atau mengakhirkan sholat maghrib di waktu sholat isya. Dan disyaratkan pula untuk perjalanan atau safar atau pergian yang boleh untuk menjama adalah perpergian yang jauh. Seperti yang saya sebutkan kemarin per Pergian yang jauh adalah pergian yang jaraknya Sudah mencapai 16 farsah Yaitu sekitar 81 km Kalau masih ragu-ragu Apakah perjalanan tersebut jauh atau tidak Maka dia tidak boleh untuk menjamak Juga tidak boleh untuk mengkosor Syarat yang kedua Perjalanan tersebut adalah perjalanan Yang bukan maksiat kalau tujuan dari pergiannya itu adalah tujuan maksiat, maka dia tidak boleh melakukan jamak, juga tidak boleh untuk melakukan kosor. Untuk kajian kita kali ini, kita akan membahas mengenai jamak sebab hujan atau aljam ufil motor. Di sini Imam Abi Sujah mengatakan wajahuzu dan diperbolehkan. Lilhadiri bagi orang yang ada di rumah tidak berpergian, filmotori pada waktu hujan, ayajma abayinahuma untuk melakukan solat jama' di antara dua sholat, Fi fiwaktil ula min huma pada waktu yang pertama. Jadi boleh orang tersebut melakukan jama' takdim jika terjadi hujan dan termasuk dalam kategori hujan, di sini adalah hujan salju misalnya, atau uh, ada angin yang bertiup angin kencang yang bertiup yang disertai dengan gerimis dan waktu itu dingin, maka diperbolehkan. Jadi uh, surah atau uh, gambaran diperbolehkannya jamak sebab hujan ini seperti apa? Misalnya kalau Penduduk desa Mempunyai masjid Yang masjid ini misalnya jauh Dari e, Dari tempat tinggal mereka Sehingga kalau Terjadi hujan Orang ingin sholat jamaah Di masjid itu berat Jadi kalau terjadi hujan misalnya Kalau misalnya e, maghrib para penduduk Sholat di masjid bersama Sebelum sholat turun hujan keras misalnya maka dalam keadaan seperti ini penduduk yang berada di masjid tersebut boleh menjamak sekalian melakukan sholat isya bersama dengan sholat maghrib tapi tapi hal tersebut diperbolehkan dengan beberapa syarat yang akan saya sebutkan atau misalnya berangkat dari rumah sudah hujan sampai di masjid masih tetap hujan Disitu para penduduk yang sudah sampai di masjid Mengatakan sudah daripada nanti kita kembali bolak-balik ke masjid Dan waktu hujan seperti ini sangat sulit Berat untuk kembali lagi ke masjid untuk melakukan sholat jamaah Maka sudah langsung sholat mahrib sekalian dengan sholat isya Itu diperbolehkan Tapi dengan beberapa syarat yang akan saya sebutkan Syarat yang pertama Hendaknya hujan tersebut adalah hujan yang membasahi pakaian jadi bukan hujan yang gerimis-gerimis sedikit-sedikit tidak, tapi hujan yang agak deras. Meskipun tidak deras sekali, tidak disyaratkan hujannya harus hujan yang sangat deras tidak. Yang penting hujan tersebut kalau orang berangkat ke masjid akan basah kuyup. Syarat yang kedua, hujan tersebut turun ketika pertama kali takbir di sholat yang pertama, juga hujan tersebut terus. Turun ketika dia salam, juga ketika mengerjakan e, sholat yang kedua. Jadi disyaratkan hujan tersebut masih turun ketika orang tersebut sholat maghrib, takbir pertama kali sholat maghrib hujan masih turun, sudah turun. Ketika salam dari sholat maghrib juga hujan masih turun, dan juga ketika e, mulai sholat isya-nya juga hujan masih turun. Jadi hujannya turun ketika mereka masih dalam keadaan sholat. Salat yang ketiga, diperbolehkannya jama' antara dua sholat dengan jama' takdim. Sholat isya dilakukan di waktu eh, maghrib atau sholat asar dilakukan di waktu luhur. Ini khusus untuk jama'ah yang berjama'ah di masjid. Yang mana masjidnya itu jauh. Dari tempat dia Atau dari tempat tinggal dia Sehingga Kalau seandainya hujan turun itu Tidak berhenti misalnya Nanti kalau kembali lagi ke masjid itu sangat berat Karena adanya hujan Atau nanti kalau kembali Untuk melakukan berjamaah lagi Misalnya mahrib turun hujan Setelah suat mahrib pulang ke rumah Loh nanti isya' Adhan Isyak kembali lagi ke masjid untuk berjamaah. Sekiranya berat bolak-balik ke masjid itu. Yang mana masjidnya itu berada jauh dari tempat tinggal dia. Maka kalau keadaan seperti ini. Maka imam sebagai imam boleh menjamak atau melakukan sholat jamaah dengan jamaah takdim antara sholat maharib dengan sholat isya'. Jadi sholat, kalau hujannya ketika itu masih turun lebat, maka dia ngomong kepada para jamaah, para jamaah kita akan melakukan salat maghrib, terus langsung kita akan jamak takdim salat isya kita lakukan langsung setelah kita selesai mengerjakan salat maghrib. Ibule. Jadi eh, ini semuanya adalah untuk eh, Takhfif atau untuk memudahkan orang Islam untuk jangan sampai orang Islam itu keberatan dalam melakukan sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak keringanan kepada umatnya agar umatnya tersebut tidak lepas dan tidak meninggalkan salat berjamaah dengan begitu saja. Ini adalah adanya diperbolehkan jamak takdim untuk orang yang Jamaah di masjid yang jauh dari tempat tinggalnya. Ini adalah menandakan bahwasanya Pentingnya sholat berjamaah Sehingga dalam keadaan seperti ini Jangan sampai karena Sekedar adanya hujan, orang-orang Tidak melakukan sholat berjamaah Karena sholat berjamaah itu fadilahnya sangat besar sekali Maka Karena jamaah yang diperbolehkan ini Adalah jamaah takdim, maka di sana disyaratkan Juga syarat-syarat yang disyaratkan Di jamaah takdim Maka kalau setelah selesai mengerjakan Sholat maghrib, maka langsung Para jamaah mengerjakan solat isya dan tidak boleh antara solat maghrib dan solat isanya ada pemisah dan solat yang pertama kali dikerjakan adalah solat maghrib kemudian solat isya tidak boleh dipalik solat isya dulu kemudian solat maghrib tidak tapi solat maghrib dulu kemudian solat isya sebagaimana di jamat takdim jadi intinya Rasulullah saw memperbolehkan umatnya untuk mengadakan jamaat Melakukan jamak, jamak takdim Pada waktu turun hujan Atau pada waktu turun salju Atau pada waktu adanya angin yang berlembus kencang Disertai dengan rintik-rintik hujan Jamak takdim Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berada di masjid Ingin melakukan sholat berjamaah Sekiranya kalau orang tersebut akan kembali lagi ke masjid Untuk melakukan sholat isya keberatan Karena tempat tinggalnya jauh dari masjid. Ini semuanya adalah untuk memudahkan orang Islam jangan sampai meninggalkan salat berjamaah. Syaratnya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, hujan, hujannya tersebut bukan hujan yang rintik-rintik biasa tapi hujannya agak deras sehingga hujan tersebut bisa membasahi pakaian. Basah pakaian kalau kita eh, keluar kena hujan. Yang kedua, hujan tersebut ada ketika Solat Maghribnya dan ketika solat Isya'nya. Dan diperbolehkan jama'ah ini adalah khusus bagi orang yang berjamaah di masjid yang jauh dari tempat tinggalnya. Hal ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari oleh Rasulullah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Uh, An-nabiy sallallahu alaihi wasallam sholla bil sab'an wa thamaniyan az-zuhra wal asra muslim min ra'ir khaufin wala dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Kala Abu Ayyub salah seorang perawi hadis la'allahu fi lailatin muthiratin qala asa jadi Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika suatu ketika menjamak solat duhr dan asar maghrib dan isya di Madinah. Ketika itu tanpa sebab perjalanan dan tanpa sebab yang lainnya. Cuma ketika itu salah seorang perawi hadis mengatakan bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika itu adalah ketika malamnya itu hujan. Ketika hari itu terjadi hujan sehingga Rasulullah SAW tidak ingin memberatkan Orang-orang untuk datang ke masjid kedua kalinya untuk melakukan solat isya dan untuk melakukan solat asar sehingga Rasulullah SAW langsung menjamak. Beliau mengadakan solat jamak, solat duhur terus langsung solat asar dan solat maghrib langsung solat isya kemudian buyar kembali masing-masing ke rumahnya masing-masing. Dan yang diperbolehkan adalah jamak takdim saja, jamak takdim saja. Ataupun kalau dijamak dengan jamak takhir maka tidak diperbolehkan. Kemudian di sini ada sebuah jamak, jamak lagi di samping jamak karena sebab hujan. Di sini ada yang namanya jamu bil marot mengadakan atau melakukan sholat dengan cara jamak karena sebab sakit, karena sebab sakit. Dan ini adalah pendapatnya beberapa ulama pendapatnya beberapa ulama syafi'iyah seperti pendapatnya imam kholi hussein dan imam Mutawalli juga imam rawyani juga imam Khattabi juga pendapat ini dinukil dari pendapatnya imam ahmad radhiyallahu anhum dan pendapat ini juga e, dikuatkan oleh e, imam nawawi rahmatullahi alaihi dan e, juga diriwayatkan dari sahabat ibnu abbas radhiyallahu Anhuma jadi kalau ada orang yang sedang dalam keadaan sakit. Ada orang dalam keadaan sakit. Maka orang tersebut boleh melakukan jamak, menggabung antara dua salat. Baik dia melakukan dua salat itu dengan jamak takdim atau dengan jamak takhir. Seandainya orang tersebut sakit parah misalnya ketika masuk waktu salat zuhur dia penyakitnya kumat penyakitnya kumat penyakitnya kambuh sehingga dia kalau melakukan salat maka tidak akan bisa khusyuk dan sulit untuk khusyuk kalau dia melakukan salat karena penyakitnya lagi kambuh dalam keadaan seperti ini maka dia boleh mengakhirkan salat zuhur dan dia lakukan di waktu ashar Maka dia niat di hatinya saya akan mengakhirkan sholat duhr di waktu sholat asar. Nanti kalau saya badan saya atau penyakit saya sudah hilang dan sudah agak mendingan saya akan sholat asar berserta dengan sholat duhr ini boleh. Atau orang tersebut, misalnya dokter mengatakan bapak akan orang tersebut akan menjalankan operasi, sedangkan dokter mengatakan operasi akan dilakukan pada jam 2 Operasi akan dilakukan pada jam 2 siang Dan operasi ini memakan waktu 2 jam misalnya Maka Dalam keadaan seperti ini Orang tersebut punya inisiatif Saya Sebaiknya sholat dohur Terus setelah itu langsung sholat asar Karena apa? Nanti kalau operasi memakan waktu 2 jam ya kalau nanti setelah operasi Dia bisa bergerak Bisa wudhu dan bisa melakukan sholat dengan biasa. Tapi kalau misalnya setelah operasi dokter melarang untuk bergerak misalnya. Agar jahitan yang ada di lukanya itu tidak bergeser atau tidak terbuka. Dilarang untuk bergerak maka yang ahsan yang lebih aftul adalah saya sholat dur terlebih dahulu. Kemudian sholat asar di jamak sekalian. Ini bagi orang yang sakit boleh melakukan jamak. Kalau jamak yang dilakukan itu adalah jamak takdim, maka disyaratkan syarat-syarat yang disyaratkan pada jamak takdim. Maka dia harus tertib melakukan salat duhr terlebih dahulu, kemudian salat asar juga harus mualah, tidak boleh memisah antara salat asar dan salat duhr. Kalau selesai salat duhr, langsung menjalankan salat asar. Juga harus niat untuk menjamak ketika dia melakukan salat duhr. Eh, jadi orang yang sakit boleh untuk menjamak antara dua salat melakukan menjamak sholat duhur dijamak dengan sholat asar atau sholat maghrib dijamak dengan sholat isya terserah tapi dia melihat kondisi dan situasi yang ada kalau misalnya ketika waktu sholat duhur dia penyakitnya kambuh dan tidak mungkin untuk melakukan sholat maka dia niat di hatinya saya akan mengakhirkan sholat duhur ternyata penyakitnya kambuh tersebut lama tidak hilang-hilang sampai masuk salat asar jam 5 penyakitnya sudah perda misalnya sakitnya tidak ada lagi maka secepatnya dia melakukan salat asar dengan salat duhur sekalian kalau misalnya ketika itu masih enak tubuhnya sampai masuk waktu maghrib misalnya maka dia boleh menjama' antara maghrib dengan isya karena ditakutkan nanti kalau dia tidak cepat-cepat salat sedangkan sekarang waktu dia itu Badannya sudah enak kan, nanti kalau tidak cepat-cepat sholat dikhawatirkan nanti setelah isya nanti penyakitnya kambul lagi. Nah kalau bisa kalau begitu maka lebih baik dia setelah sholat maghrib setelah sholat asar dan duhr kalau sudah masuk waktu sholat maghrib langsung melakukan sholat maghrib langsung dijamak dengan sholat isya ini juga diperbolehkan uh, karena orang sakit memerlukan hal yang seperti ini daripada dia meninggalkan sholat dan tidak sholat sama sekali maka lebih dari sini agama memberikan dia keluasan untuk mengadakan atau melakukan sholat secara jamak seperti yang saya terangkan tadi dan untuk apa yang dilakukan apakah jamak takhir atau jamak takdim maka itu bisa dia kira-kira sendiri menurut situasi dan keadaan dia dan jamak yang dilakukan karena sebab Sakit ini telah dilakukan oleh ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Suatu ketika ibnu Abbas dalam keadaan sakit melakukan jamak yang seperti ini. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada beliau dan ingkar terhadap apa yang dilakukan oleh beliau. Kemudian ibnu Abbas mengatakan bahwasanya apa yang telah saya lakukan ini telah dilakukan oleh Rasulullah saw. Seorang tabiin yang namanya Abdullah bin Shaki ketika itu ragu-ragu apakah yang dilakukan ibnu Abbas ini benar tidak, apakah yang dilakukan ibnu Abbas ini benar tidak, apakah hal tersebut diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa tidak? Maka ibnu Roschid ketika itu tanya kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah ibnu Abbas melakukan hal seperti ini, apakah Anda pernah mendengar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukannya ketika itu? Ibnu Abu Hurairah mengatakan iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan apa yang telah dilakukan oleh Ibnu Abbas maka dari ini jamak bil marad ini diperbolehkan dan memang kalau kita lihat keluasan dan e, ruksah yang diberikan oleh agama maka bisa kita katakan jamak bil marad ini bahkan lebih diperbolehkan daripada jamak bil matar itu sendiri dan hal ini adalah telah dinas atau di Cetuskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab yang dinukil oleh Imam Muzani di kitabnya Mukhtasar Di kitabnya Muhtasar, Imam Muzani menukil dari Imam Syafi'i bahasanya beliau memperbolehkan jama' sebab karena sakit ini. Dan e, Imam Nawawi mengatakan bahasanya hadis yang telah saya sebutkan tadi bahasanya Rasulullah SAW jama' ah baina duhur wal ashar wal maghrib wal isya Bihoiri, minhoiri, khawf in walasafarin. Ketika itu mewasanya Rasulullah SAW melakukan jama' salat jama' asar dan duhr, maharib dengan isya, tanpa ada sebab khauf dan tanpa ada sebab safar. Ibnu Abbas ketika ditanya apa kenapa Rasulullah mengatakan seperti itu, maka atau kenapa Rasulullah SAW melakukan seperti itu, maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan. Yuri itu Allah ala ummatihi. Rasulullah saw melakukan hal itu beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Sekiranya di sana ada eh, ada masak dalam melakukan hal atau melakukan sesuatu maka Rasulullah saw memberikan keluasan dan kegampangan dalam melakukan ibadah. Ini adalah mengenai jama' sebab sakit. Nah dan dengan selesainya pembahasan kita mengenai salat jama' ini maka Selesai pulalah Bahasan kita mengenai sholat kosor dan sholat jamah Dan kita akan memasuki pembahasan baru Yaitu mengenai sholat jum'ah Mengenai sholat jum'ah Sebelum kita e, Memulai sholat jum'ah Di sini ada sebuah pertanyaan Dari seorang pendengar Setia kita Beliau bertanya Ustaz mohon penjelasan kebolehan mendahulukan salat pada salat jama takhir. Ta Contoh zuhur dan asar didahulukan asar atau maghrib dan isya e, atau maghrib dan isya didahulukan isya. Jadi mendahulukan salat yang bertepatan waktu salat tersebut boleh. Jadi untuk jama takhir ta melakukan salat zuhur di waktu salat asar atau melakukan salat maghrib di waktu sholat isya Ini orang yang melakukan jamak bebas Boleh mendahulukan sholat isya Kemudian melakukan sholat maghrib Atau mendahulukan sholat maghrib Kemudian melakukan sholat isya Atau kalau duhur dan asar Mendahulukan sholat asar Kemudian melakukan sholat duhur Atau mendahulukan sholat duhur Kemudian mengerjakan sholat duhur Tidak apa-apa tidak apa-apa, cuma kalau memang waktu solat asar itu mau habis, maka yang abdul adalah mendahulukan solat asar terlebih dahulu, kemudian melakukan solat maghrib, eh melakukan solat duhur, atau waktu solat isya mau habis, maka dia mengerjakan solat isya dahulu, kemudian dia melakukan solat maghrib. Ini kalau solat waktu solat isya mau habis atau waktu solat Asar mau habis, maka yang didahulukan adalah dia melakukan salat asar terlebih dahulu, kemudian salat zuhur atau melakukan salat isya terlebih dahulu, kemudian melakukan salat maghrib. Tapi kalau waktunya masih lama, maka yang afdal adalah mendahulukan salat maghrib terlebih dahulu, kemudian melakukan salat isya atau mendahulukan salat zuhur terlebih dahulu, kemudian melakukan salat salat asar. Salat asar karena al-tartib juga disenahkan dalam jamak jamak ta'khir. Uh, yang kedua, kita berniat untuk jamaah takhir dan ketika itu bertemakan dengan jamaah solat asar, apa boleh juga asar dulu baru duhur boleh. Kalau misalnya kita ingin mengadakan jamaah takhir, terus ketika masuk di masjid kok mendapatkan jamaah pada solat asar, maka boleh kita ikut sama mereka solat asar. Kemudian setelah solat asar selesai kita melakukan solat duhur boleh dan tidak ada tidak ada masalah. Oke. <tuh>, Pembahasan kita kali ini adalah mengenai sholat jumat. Mengenai sholat jumat, kita telah menyelesaikan pembahasan kita mengenai sholat Jamak dan sholat kosor. Kemudian kita akan beralih kepada sholat jumat. Dan perlu diketahui sholat jumat ini adalah sholat yang paling utama. Sholat yang paling mulia diantara sholat 5 waktu yang ada adalah sholat jumat Dan hari jumat adalah hari yang paling utama diantara 7 hari dalam satu minggu tersebut Bulan yang paling mulia dalam 1 tahun adalah bulan Ramadan Dan hari yang paling mulia pada 1 minggu adalah hari jumat Maka eh, sebagai orang muslim yang taat pada hari jumat Kita harus memperbanyak ibadah memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari Jumat adalah hari yang dikhususkan untuk memperbanyak ibadah. Diceritakan bahwasanya suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika itu berada di masjid dan mengajari para tabi'in berkumpul dengan para tabi'in para tabi'in belajar ketika itu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan ketepatan pada itu hari itu adalah hari Jumat. Maka ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk ke masjid, beliau berkata kepada Sayyidina Ali, "Hal la'allamtu al-zikra?" Maksudnya lebih baik kalau hari Jumat kini adalah kamu mereka kamu ajari zikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Meskipun belajar sendiri itu ibadah, cuma ketika hari Jumat karena hari Jumat ini adalah hari yang mempunyai kekhususan sendiri, maka lebih baik pada hari Jumat ini adalah kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Karena ibadah yang dilakukan pada hari Jumat digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa karena mulianya hari Jumat ini. Dan malam Jumat adalah malam yang sangat mulia. Jadi Solat Jumat ini adalah sebuah anugerah sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Anhu semea Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Nahnu al-Akhiron as-Sabikuna al yom al qiyamah baidan utul Kitab min kablina, semahada yomuhum al-difurdu alaihim, fakhthaluhu fee, fadhana Allahu, fannasu lana fi Kitab al-Yahudu wad'an, wanasara ba'dahudin." Yang artinya kita Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kita adalah umat yang terakhir datangnya." Ashabiquna yaumul kiamah. Meskipun kita terakhir umat yang paling akhir datangnya, tapi kita adalah umat yang paling dahulu besok di hari kiamat. Baida'annahum utul kitaabam min qablina. Meskipun umat-umat yang dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syariat dan memberikan kitab kepada mereka sebelum kita. Tapi mereka semuanya akan terlambat kita adalah umat yang lebih dahulu. Sumahada dan hari ini kata Rasulullah hari Jumat yaumuhumullahi furido alaihim dan hari ini adalah hari yang mana Allah subhanahuwataala memerintahkan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahuwataala fahtalahu fih kemudian mereka tidak nurut dan tidak tidak patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadana Allah alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah telah memberikan hidayah kepada kita sehingga pada hari Jumat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanhasulana fihi tabah. Maka semua manusia adalah pengikut kita, mengikuti kita. Bahwasanya hari Jumat adalah hari ibadah. Yahudu wa an nasara fa adghud yahud Orang Yahudi besok dan orang Nasrani setelahnya. Jadi hari Jumat ini adalah hari yang mana Allah Subhanahu SWT menjadikan atau memberikan kepada hari ini kekhususan. Atau keistimewaan bahawasanya hari ini adalah hari untuk memperbanyak ibadah. Dan hari Jumat ini adalah hari yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat-umat sebelumnya untuk memperbanyak ibadah. Tapi mereka tidak nurut, tidak mendengarkan suruhan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah s.a.w. mengatakan Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada kita sehingga menunjukkan kepada kita bahawasanya hari Jumat ini ada hari yang mulia yang hari bagi kita untuk memperbanyak ibadah. Dan besoknya umat manusia akan mengikuti jejak kita baik Yahudi atau atau Nasrani. Dan perlu diketahui bahwasanya salat Jumat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum hijrah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umat Islam untuk melakukan salat Jumat. Cuma ketika Rasulullah dan para sahabat berada di Mekah mereka belum bisa melakukan Salat Jum'ah Karena situasi dan kondisi mereka Ketika itu, ketika berada di Mekan Adalah sangat lemah Sangat lemah, tidak mungkin mereka Berkelompok Dan bersama-sama melakukan Salat jum'at karena kalau melakukan Seperti itu, maka orang kafir Quraisy pasti akan Menganiaya mereka, maka ketika itu Rasulullah s.a.w. ketika berada di Mekah, belum sempat melakukan sholat Jumat, karena memang situasi ketika itu masih lemah. Dan Jumatan yang pertama kali dilakukan oleh orang Islam ketika itu adalah dilakukan oleh dilakukan di Madinah, dipimpin oleh seorang sahabat yang namanya As'ad bin Zaroroh, ketika itu sebagaimana yang diceritakan dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Jumatan yang pertama kali dilakukan oleh orang Islam ketika itu berada di Madinah sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh sahabat As'ad bin Zararah radhiyallahu anhu Salat Jumat ini hukumnya adalah wajib dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kewajiban salat Jumat ini di dalam Al-Qur'an juga di sana banyak sekali hadis yang menyatakan bahwasannya solat Jumat ini adalah hukumnya wajib yang harus dilakukan oleh setiap orang Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Jumat ayat 9, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati ila dzikrillahi wadharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ta Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya jika Dikumandangkan kamu, disuruhkan kamu untuk mengerjakan salat min yaumil jumu'ati pada hari Jumat fasau ila zikrillah maka segeralah menuju kepada zikir Allah Subhanahu wa taala. Segeralah kamu untuk melakukan salat. Wa zarul dan tinggalkan jual beli. Dalikum khairul lakum in dan itu adalah yang lebih baik untukmu jika kamu mengetahui. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat Jumat. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Sahabat Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, An Nabi Sallallahu alaihi wasallam berkata, Al Jum'atu Hakun, Wajibun Ala Kulli Muslimin. Salat Jum'at adalah salat yang hak dan wajib dilakukan atas setiap orang Islam. Dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, dari Sahabat Abu Hurairah dan Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yakul al awad mimbari, layan tahyan akwam an dah an wad aiham ala kulubihim, sumpa layakunan min ghafilin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru ketika itu ketika beliau berada di atas mimbar, layan tahyan an wad aiham hendaklah Berhenti orang-orang yang meninggalkan Jum'at. Segeralah mereka melakukan salat Jum'at. Aul layak Allah ala kulub ygim. Atau Allah SWT akan memberikan atau menutup hati mereka. Sumala yakunanna minal ghafilin. Kemudian mereka akan menjadi hamba-hamba yang lalai kepada Allah SWT. Ini menandakan bahwasannya salat Jum'at itu adalah salat yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam. Yang telah memenuhi syarat yang akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang dan hikmah daripada disyariatkan atau diperintahkan untuk melakukan salat Jumat ini adalah sangat besar sekali. Harus kita yakini bahwasanya setiap perintah dan setiap larangan dari Allah Subhanahu wa taala di sana mengandung hikmah-hikmah yang sangat besar sekali. Baik hikmah itu bisa kita ketahui atau tidak kita ketahui, kita harus yakin bahwasanya setiap perintah dan setiap larangan dari Allah Subhanahu wa taala mengandung hikmah. Baik itu hikmah tersebut bisa kita ketahui atau tidak bisa kita ketahui. Termasuk salah satu hikmah disyariatkannya dan diperintahkannya salat Jumat adalah bahwasanya salat Jumat ini adalah merupakan muktamarnya orang Islam atau tempat dan waktu berkumpulnya orang Islam sehingga orang Islam pada ada orang-orang muslim yang hidup di suatu desa atau di suatu kota mereka bisa melihat keadaan saudara mereka yang sama-sama muslim bertemu di satu masjid sehingga bisa mereka bisa silaturahmi Bisa bertanya kepada sesama saudara muslim Bagaimana keadaan kamu Bagaimana keadaan keluarga kamu Bisa bertanya Bisa mengetahui keadaan Apa keadaan yang ada yang baru misalnya Maka solat jumat ini adalah solat yang sangat utama hikmahnya sangat besar Karena orang muslim bisa melihat temannya yang lain Dan mereka bisa bersatu hatinya Di bawah pimpinan seorang khotib dan mereka ketika itu, ketika mendengarkan khutbah Jum'at, mereka akan mendengarkan ma'u'illah dan mendengarkan ujangan dari khutib. Sehingga hati mereka bisa luluh dan lebih taat, lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu hikmahnya sholat Jum'at. Adapun pun sholat Jum'at ini tidak wajib, seperti yang saya kemukakan, kecuali bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat. Jadi, Salat Jumat ini diwajibkan bagi orang-orang yang telah memenuhi syaratnya Dan syarat-syarat ini akan kita terangkan dalam kajian kita yang akan datang Sebelum kita tutup kajian kita kali ini Di sini ada beberapa pertanyaan lagi dari pendengar kita Yaitu dari Mas Fuad, beliau bertanya Waktu kita masuk masjid selepas azan pertama pada hari Jumat Apakah kita terus duduk atau salat dahulu? Kalau kita masuk masjid setelah azan yang pertama, kalau khatib belum naik mimbar, kalau khatib belum naik mimbar, maka disunatkan untuk melakukan salat dua rakaat, salat tahiyatul masjid atau langsung salat qobliatal jum'at, niat sekalian salat tahiyatul masjid. Itu kalau memang khatib belum naik di mimbar kalau khutib sudah naik mimbar Sudah mulai khutbah Maka kalau anda Datang ke masjid Dan mendapatkan khutib Dalam keadaan sudah khutbah Maka disunatkan juga Untuk sholat dua rakaat Menurut madhabnya jumhur ulama Menurut pendapatnya imam syafi'i Jadi kalau anda masuk ke masjid Terus mendapatkan khutib Sudah di atas mimbar dan khutbah Maka disunatkan untuk sholat dua rakaat Dan sholatnya ini jangan diperpanjang. Kalau bisa sholat khafifah. Sholat yang enteng. Jangan lama-lama. Itu adalah kalau masuk ke masjid dan khotib sudah dalam keadaan berkhutbah. Tapi seandainya anda datang ke masjid. Terus masjidnya sudah penuh. Masjid sudah penuh. Jamaah sudah berada di luar masjid semuanya. Anda datang ke situ terus khutbah sudah mulai. Maka tidak disunatkan untuk sholat tahiyatul masjid. Karena tidak masjid, anda masuk tidak di masjid lagi. Tapi masuk di jamaah yang mereka semuanya di luar masjid. Jadi kalau disunatkannya sholat dua rakaat ini. Kalau memang anda masuk masjid dan imam sedang dalam keadaan berkhutbah. Tapi kalau masjidnya sudah penuh tidak ada tempat lagi dalam masjid sehingga anda mendapatkan tempat di luar maka kalau anda datang imam lagi keadaan khutbah langsung saja duduk dan mendengarkan khutbah bagaimana kalau kita tinggalkan sholat jumat karena kita adalah pengembara yang insyaallah besok akan kita eh, terangkan yaitu odur-odur atau sebab-sebab yang memperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat. Yang penting kalau anda adalah orang yang lagi dalam keadaan bepergian, musafir, musafir, maka anda tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat kalau dalam keadaan musafir. Tapi dengan syarat safarnya itu dilakukan sebelum sholat subuh Sebelum adhan subuh Anda sudah keluar dari desa Anda Jadi kalau sudah keluar dari desanya sebelum adhan subuh Maka dia adalah orang yang musafir Kalau dia niat untuk bepergian yang jauh Maka dia adalah orang yang musafir Dan hal ini akan kita jelaskan dengan terperinci, Insya Allah pada kajian-kajian kita yang akan mendatang Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji diterima oleh Allah Subhanahuwataala dan bermanfaat dan bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nasehat Allah Subhanahuwataala, ayat jual ilmanah ilmanu barakan, wa yarzukona al-amalabihi.